Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ladzi nahmaduhu wa wassallallahu wasallima ala hadal nabiyyil karim muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'mun rahmatan lil ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qul sadiida yuslih lakum fa amla lakum wa yufillakum durubakum man iyyata ilaha faza kausan adhima thumma ba'd ikhwatu iman wa rahmakumullah Alhamdulillah pada Pagi hari ini Allah Subhanahu SWT Mempertemukan Kita di dalam satu majelis yang mulia Yaitu majelis Al-Quran Majelis yang di dalamnya kita mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus kita mempelajari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dimana hal ini kita sangat membutuhkan Bagi kepentingan agama kita dan juga kebutuhan bagi jiwa kita Sebelum kita masukkan pembahasan inti, mari kita baca terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang suatu wasiat dari Rasulullah SAW. Di mana wasiat ini mengandung tiga pesan penting yang merupakan bagian dari kesempurnaan agama ini. Tiga wasiat penting Rasulullah ini terkumpul dalam satu wasiat beliau Kita ambil dari kitab Riyadus Solihin Yaitu Babul Murakobah, Bab tentang Murakobah Hadis yang ke-61 dari kitab Riyadus Solihin Langsung kita baca hadis ini An abi darin Junid ibni Junada, wa abi Abdul Rahman ibni Jabbar radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ittakil lahha hayu ma punta, wa atbi Isa'i ata al Hasan ata Wahai kinnas dihulukin Hasanin. Dari sahabat Abu Dar, cenduk bin Junadah, dan dari Abi Rahman Muhammad bin Jabal, waddiyallahu anhu, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda: Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Pertama, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada kemudian yang kedua wa atbi'is sayya'ata alhasanata tamfuhan ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik karena perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk atau menghapus dosa-dosa yang kamu lakukan. Kemudian pesan yang ketiga adalah wa khaliqin nasa ikhulqin hasanin dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bergaulah kamu dengan sahaja manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diratkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disebutkan hadis ini Hasan dan dijelaskan oleh para ulama hadis ini adalah Sahih. Nah, Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita pelajari pesan dari Nabi SAW ini Yang mana di dalam hadis ini mengandung beberapa faedah Yang pertama berkaitan dengan perintah takwa dari Rasulullah Di mana Nabi mengatakan Itu wasiat yang pertama Kemudian yang kedua kita dianjurkan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan Setelah kita sadar kalau kita baru melakukan keburukan Kemudian pesan yang ketiga adalah kita dianjurkan untuk berakhlak yang baik Bergaul dengan manusia dengan cara yang terbaik Mari kita pelajari Fa'idah-fa'idah dari tiga wasiat Rasulullah SAW ini Apa fa'idahnya dan apa manfaat yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut Dari hadis tersebut Pertama Istihbar wasiatil muslim diakhrihi Wataqiruhu bima yajibu yajidu alainahmu rabbahu Wanafsahu wa ikhwanahu al-muslim Faidah pertama disunahkan, dianjurkan seorang muslim itu memberikan wasiat atau nasihat kepada saudara muslim yang lainnya. Ya, jadi faidah pertama dari hadis ini kita diberikan perintah oleh Nabi, diberikan contoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita sebagai seorang muslim itu memberi nasihat-nasihat kepada saudara muslim yang lainnya yang Dianjurkan pula kita untuk mengingatkan mereka Memberikan peringatan kepada sesama kaum muslimin Berkaitan dengan kewajiban-kewajiban terhadap rohnya yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban kepada dirinya. Dan kewajiban-kewajiban kepada saudaranya. Nah, jadi isi nasihat yang pertama atau faedah pertama kita dianjurkan untuk memberi wasiat kepada seorang muslim yang lainnya. Dan mengingatkan kaum muslimin berkenaan dengan kewajiban-kewajiban kepada Allah yang berkewajiban kepada dirinya sendiri dan kewajiban kepada sesama kaum muslimin. Nah berarti kewajiban di sini ada tiga yang harus diperhatikan. Satu kewajiban kepada Allah, yang kedua kewajiban kepada diri sendiri, dan yang ketiga kewajiban kepada sesama kaum muslim. Nah, kenapa wasiat atau nasihat ini kita dianjurkan untuk menyampaikan? Fatin tawasiatil hakiwatis sabri wal marhamat, karena sesungguhnya memberi wasiat dalam kebenaran dan memberikan nasihat di dalam kesabaran serta karena kasih sayang itu merupakan janji yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janji yang diambil oleh Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Atas orang-orang mu'min Yang lainnya Sebagaimana Allah katakan Di dalam surat Al-Asr Ya Di dalam surat Al-Asr itu kita Baca surat tersebut Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asri Innal insana Lafi khusrim Illalladina aman waaminu salihati, watawa saubil hakim, watawa saubissoh. Di situ kita masukkan perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi, perjanjian nabi kepada para sahabatnya, yaitu tentang menegakkan nasihat dan saling memberi nasihat kepada sesama kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena wasiat itu, nasihat itu sangat banyak sekali faidahnya Ini faidah yang pertama Kenapa kita dianjurkan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin Karena nasihat itu sangat besar pengaruhnya di dalam agama ini Apa di antara faidah-faidah nasihat atau keutamaan-keutamaan nasihat Pertama Faidah daripada nasihat bahwasanya. Nasihat itu merupakan Kewajiban yang paling penting Dalam agama ya. Ini faedah daripada apa? Nasihat Jadi nasihat itu Faedahnya itu jadi antara Yang pertama adalah Ini kewajiban yang paling penting dalam agama Berdasarkan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dinun nasihat Agama itu adalah Nasihat tapi saya menyampaikan tiga kali Adilun nasihat Adilun nasihat Adilun nasihat Agama itu nasihat Agama itu nasihat Dan agama itu nasihat Ini faidah pertama dari nasihat Masih dalam poin pertama Faidah yang kedua dari nasihat bahwa apabila nasihat ini diajarkan dan dikonsumsikan Maka nasihat itu akan menjadi Khidul Ummah minal halam, ya Khidul Ummah minal halam. Bahasanya faidah yang kedua dari nasihat adalah, bisa memelihara dan menjaga umat ini dari kerusakan, bisa menjaga umat ini dari kebinasaan Mari kita bandingkan dua nasab. Masa dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hidup itu tegak yang namanya nasihat. Jadi kalau nasihat itu ditegakkan di rumah tangga kaum muslimin, di masyarakat kaum muslimin, ya dihidupkan yang namanya saling memberikan nasihat-nasihat, maka umat ini akan terjaga dari kerusakan. Mari kita buka surat 11 ayat 117. Ya surah 19 11, ayat 117. Surat Hud. Pada ayat 117 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana rabbuka yulikar rubid min <políticas> wa ahluha Bana kana rabbukal yughikal qurba dan rabbmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim apabila penduduk negeri tersebut adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya. Jadi di alam ayat 117 pada ayat pada surat 11 Allah mengatakan bahwa Allah itu tidak mungkin Membinasakan satu negeri secara doli Apabila penduduk negeri tersebut Adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan Artinya Apabila penduduk negeri itu adalah Orang-orang yang selalu berbuat sholat Penduduk negeri itu adalah Orang-orang yang selalu berbuat taat kepada Allah Tidak mungkin Allah itu Membinasakan negeri tersebut berarti di situ diambil satu kesimpulan bahwa kesolian satu umat itu bisa menghindarkan umat tersebut dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana untuk mendapatkan, menemukan atau memperoleh masyarakat yang selalu berbuat kebaikan tersebut. Bagaimana caranya kita bisa memperoleh masyarakat yang selalu taat, masyarakat yang dipenuhi dengan kesolihan-kesolihan? Ya, nah sekarang kita timbul pertanyaan, apa yang bisa mengakibatkan masyarakat itu jadi baik? Bagaimana masyarakat itu bisa jadi baik? Maka salah satu sebab yang tidak diingkari oleh kita adalah nasihat. Baik, kita lanjutkan Jadi faedah yang kedua Apa tadi? Faedah nasihat Jadi menjaga manusia itu dari kerusakan Nah sekarang kenapa kok masyarakat kita rusak? Nah. Kenapa masyarakat ini bisa rusak? Karena tidak ada nasihat Nasihat yang disampaikan Coba kita lihat di beberapa Kehidupan masyarakat Di sekolah-sekolah, tempat-tempat pendidikan Ya kita sangat langkah Untuk mendapatkan nasihat-nasihat ini Makanya kalau kita lihat Dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu SAW Maka nasihat itu Merupakan konsumsi Yang tidak bisa terpisah Dari kehidupan umat Islam Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, maka apabila kita punya rencana, punya keinginan untuk memperbaiki umat ini. Kalau memang kita punya cita-cita untuk membangun umat dan memperbaiki umat, diawali dengan menghidupkan nasihat tanah suhu. Maka selama ini tidak bisa ditegakkan, selama itu pula tidak mungkin kita dapatkan kebaikan Makanya di dalam kitab salah satu usul disebutkan di sana ada empat hal yang wajib Diperhatikan oleh kaum muslimin ya. Ada empat hal yang wajib diperhatikan oleh kaum muslimin, wajib diketahui dan wajib diamalkan Ada empat Apa empat tersebut? Empat perkara tersebut sudah disampaikan di dalam surat Al-Asr. Ya. Jadi empat wasiat ini, empat perkara yang wajib dipahami di seorang muslim, empat perkara yang wajib untuk dipahami dan diketahui di seorang muslim, sudah disampaikan Allah di dalam surat Al-Asr itu. Wal-asri innal insana lafih husrim illa. Orang-orang yang akan selamat Kata Allah dari kerugian Orang-orang yang selamat Daripada kebinasaan Apabila empat persoalan itu Menjadi kebiasaan Dan dihidupkan di tengah korpus Pertama ilmu dan iman Ini pertama Ilmu dan iman Artinya apa artinya masyarakat kita itu harus dikonsumsi wajib tentang ilmu ini. Ya. Jadi masyarakat kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita itu harus dikasih konsumsi wajib yang berupa ilmu. Dengan ilmu itulah akal manusia nanti berjalan. Dengan ilmu itulah jiwa manusia akan berjalan, akan membangun diri dan masyarakatnya. Dengan ilmu Subhanallah bapak-bapak sekalian Ketika orang berjalan di muka bumi Dengan segala macam permasalahan Dengan segala macam problem ini Tanpa bekal ilmu Kita bisa lihat Apa kira-kira yang bisa kita perbuat Contoh saja Kumpul 10 orang membicarakan satu masalah ya berkumpul 10 orang membicarakan satu masalah tidak menggunakan ilmu maka satu masalah yang dibicarakan berkembang menjadi 10 benar membicarakan satu persoalan bukan tangin pakar-pakarnya yang bicara ahli-ahlinya bicara masalah ekonomi ahli ekonomi dihadirkan hah manajemen negara, tata negara diakhirkan kurang apa tetapi ketika membicarakan satu persoalan, satu persoalan tidak selesai, justru membongkar 10 masalah yang lainnya satu masalah yang akan diselesaikan, ini pun tidak selesai justru membawa masalah baru yang bertumpuk-tumpuk kan? ini bukti nyata ketika membicarakan satu persoalan tidak dengan Ujung-ujungnya pertengkaran Ujung-ujungnya debat usir-usir Ujung-ujungnya saling memboikot Masalah tidak Selesai muncul masalah yang Yang baru Apakah Seperti ini cara kita Memperbaiki masyarakat dan membangun negara Seperti inikah kita membangun negara Maka yang pertama dengan ilmu Sampaikan ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Ya. Kemudian yang kedua adalah amal. Makanya dalam surat al-Asr tadi ilah latina amamu wa amilus. Soalnya amal yang kedua. Amal tentang apa? Amal tentang ilmu yang kita pelajari tersebut. Terus terang bapak-bapak, inilah kewajiban yang pertama kali ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kewajiban yang paling besar yang ditinggalkan oleh sekian banyak kaum muslimin, Yaitu kewajiban untuk mempelajari ilmu salafi. Ditinggalkan oleh sekian kaum muslimin. Al-Quran ditinggalkan. Sunnah-sunnah Nabi ditelantarkan Bener apa kita ini Pak? Masya ini mengerikan sekali Masya Ini pertama, jadi kewajiban pertama Yang ditinggalkan adalah kewajiban besar. Kemudian yang kedua yang terdipangkan adalah Amal Amal Ilmu dan amal tidak bisa dipisah Ilmu tidak diamalkan Ilmunya tidak manfaat Iman tidak membuahkan amal Imannya tidak benar Makanya bapak-bapak tidak mungkin Ketika anda bicara dalam Al-Quran Membicarakan ayat atau membaca ayat Innal ladina amanu Kemudian takannya Apa? Wa Itu sudah jelas Tidak mungkin Innal ladina amanu Kemudian kosong atau membicarakan yang lain begitu juga ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang dimasukkan Allah ke di dalam surga illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat innalladzina amanu wa 'amilus shaliha lahum jannatun jazri min tahtil anna dan itu selalu berkandangan antara iman dengan amal antara ilmu dengan dengan amal harus diamalkan ilmu ini dan ini mari kita jadikan konsumsi diri kita dan keluarga kita istri-istri kita, sudahkan mereka cinta kepada ilmu, anak-anak kita. Kalau saya ngomong anak ini bukan anak TPA, loh. Kan? Kalau TPA nggak usah diomong, di mana-mana ngaji anak ini. Setelah TPA itu masalah. Gimana ini? Jadi nggak TPA itu seperti telur ayam. Jadi nanti ada masakan, panen, ya you know? Musim-musim ujian, itu sebolos satelit, itu di mana-mana PTP. Setelahnya ini menjadi persoalan. Kenapa kok setelahnya menjadi persoalan? Harus diberikan konsumsi, karena saat TPA ini belum ada beban kewajiban dari agama, tapi setelah keluar dari TPA ini, usia-usia balik, saatnya beban masyarakat diterima oleh anak-anak. Justru kok malah gak belajar? Coba mari kita baru Nanti kan bahasa kasar-kasaran itu, ya, Pak. Kare cilik enggak cili, jadi nah, enggak apa-apa bahasa kasar-kasaran Kenapa? Enggak berdosa dia. Karena belum Balik enggak salah enggak apa-apa. Karena Bukan. belum balik. Lah kecil-kecil diajari cara salat, diajari tentang cara wudu, diajari cinta kepada masjid. Mulai kelas SMP hilang apa? Daripada? Coba bisa tanya Seratus anak TPA Sepuluh 10 remaja Seratus anak TPA Yang kita bisa kira Katakan ada seratus TPA itu Kira-kira nanti setelah SMP ada Sepuluh anak bisa dipertahankan Tidak usah kayak sepuluh Dari seratus anak Kenapa ini tidak ada program harus jadi PR buat kita semua. Lu mateng. Dan itu merupakan bagian daripada konspirasi orang-orang kufar -orang untuk merusak negara kita ini. Apa yang dirusak? Generasinya. Sampai nanti tunggu enggak remaja kajian kajian, remaja Al-Quran ada Pernah lihat? Hah? Ojonya cak ngaji quran nggak sholat janganlah itu loh. Kenapa justru mereka pada usia-usia balik saatnya dia berdosa kalau dilihat sholat. Kenapa kok justru malah lepas daripada pembelajaran? Kok justru malah lepas daripada masjid? Kok justru malah lepas daripada kewajiban? Kenapa? Mari ini menjadi PR kita semua. Dan pekerjaan PR kita semua. Nah, Makanya nasihat ini akan dihidupkan lah sekarang ini manusia-manusia ini yang sudah ter apa namanya terikat dengan nafsu itu sulit menerima nah makanya pak sederhananya sederhana orang kalau dengan nasihat saja sudah nggak mau mendengar jangan pernah bermimpi jadi orang baik sudah nggak usah bermimpi jadi orang baik kenapa Mendengarkan saja Soal kok dilakonnya itu tidak terserah Mendengarkan saja saja sudah tidak mau Apalagi mengamalkan isi Logikanya kan begitu. Nah sekarang bagaimana kita membuat Jembatan yang akan menjembatani Antara agama dengan umat ini Ini terpisah pas sekarang Masyarakat kita terpisah daripada agama, agama. Makanya konflik terus berkembang Permasalahan terus berkembang Kerusakan-kerusakan terus berkembang Kenapa? Karena hidup tanpa ilmu Makanya program pertama diri kita Yang kedua siapa? Keluarga kita Ayo ditoto ini Istri-istri diajar Kalau kita di beberapa majus tali Kita tekan Harus di jalan bersama-sama kalau enggak, mana mungkin Pak sepeda pancal itu bisa jalan ke itu kempes ton rahmi ini Bisa <guluh> negaknya agama di rumah Allah, Kita tegakkan syariat Islam di, di negara kita ini Keluarga kita, Tuhan suruh beres oh Memnegakkan sholat saja jika dekat Kumandakan anda Sholat itu harus yang dilewer tabel Ayo bagaimana Para bapak-bapak sudah memperhatikan sholatnya para istrinya Sudah tepat waktu para istrinya, apakah mereka cinta Al-Quran dan membiasakan rumah-rumah rumah mereka dibacakan Al-Quran oleh para istri? Istri-istri ada ini, ya? Nanti barit suri-suri sini ya. ya? Para ibu-ibu, apakah kita anda sebagai orang yang mencintai salat-salat anda? Menjaga salat anda tepat pada waktunya? Atau termasuk orang-orang yang tahu lagi, sholat im sahun ini dulu Kenapa? Ini syariat yang tertinggi dalam agama ini. Lihatlah ya, tidak? Syariat yang tertinggi kan dua. Bang. Yang pertama adalah syahadat Tuhan Allah, wa ilallah wassalallahu Muhammadir Rasulullah. Syariat tertinggi itu akidah. Kemudian yang kedua setelah akidah bang. akimus, sebab karena itu rukun di dalam agama ini. Di mana salat itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasul Amri Al Islam Wa Umur As Salah. Pokok dari setiap urusan itu Islam. Pokok dari semua urusan itu Islam. Lah tiangnya agama ini adalah salat. Masya Allah ini tolong diperkati Jadi, amal kita amal Amalkan ilmu ini Ya amalkan ilmu ini Makanya kita ajak diri kita Dan keluarga kita Untuk satu Mencintai ilmu Yang kedua mengamalkan ilmu Yang kita pelajari Jelas ini Pak ya Jadi kita Kita semua ini Baik Kemudian yang ketiga Empat perkara yang harus diketahui seorang muslim Adalah Ad-Dakwah Gimana Allah katakan Wata wa sautil hak Dakwah harus hidup Amar ma'naf na'imukar harus hidup Nasihat harus hidup Minimal di keluarga kita Apakah sudah tegak di masyarakat kita Di keluarga kita yang namanya kesehat Yang namanya dakwah Yang namanya amal Apakah sudah kita tegakkan di rumah-rumah rumah kita Di mesjid-mesjid kita Di masyarakat-masyarakat masyarakat kita Ini PR yang terpenting Di dalam Islam Apakah para suami sudah memperhatikan kebatilan-kebatilan atau kekeliruan-kekeliruan anak-anak dan istrinya? Diingatkan istrinya ketika keliru, diingatkan anaknya ketika keliru, sudah kami sampaikan. Lihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh dengan nasihat, nasihat. Hampir setiap waktu nasihat itu disampaikan oleh Nabi. Setiap keadaan, setiap melihat kekeliruan itu selalu ditegakkan nasihat melihat orang makan dengan tangan kiri nasihat keluar pak makanlah dengan tangan kanan anda kata Rasulullah. Ditegaskan olehnya ketika anak kecil makan ya di forum makan kemudian anak kecil ini ngambil di tempat yang agak jauh pak istilah bahasa kita itu kita ini kita itu. Itu tidak dibiarkan oleh Rasulullah Dicekel anak-anak kecil ini Nah apa ya lulah Kul min ma Min ya lika Nah makar magar yang paling dekat dengan kamu Wa kul biya mi Dan makanlah dengan tangan kanan. Wa samnillah Dan bacalah nama Allah -nama. Satu kesalahan mendapatkan tiga nasihat tak pernah dibiarkan ada kesalahan oleh Nabi. Setiap Nabi melihat satu kekeliruan nasihat disampaikan. Apa faidahnya? Karena kalau kesalahan ini dibiarkan, maka diikuti kesalahan yang lain. Sila sini pak. Dan apabila kesalahan-kesalahan itu terus melanda di sekitar kita, itulah faktor yang menjadikan rusaknya manusia itu. Mempunyai bahasa mana tentang drotos itu esok akan dibenahi. Oh. Kenapa? Kecuali kok cuma tes-tes kentut gitu aja. Ada di rumah kita itu kalau ada hujan, kemudian ada bocoran-bocoran, netes itu ya, itu segera dibenahi atau dibiarkan. Dan nah? segera dibenahi ya, kenapa? Kalau cuma tetesan tetes biarkan saja, kecuali kalau keberacunan. Yang kita pikir bukan tetesan, tapi pengaruhnya. Barusan baru. Ketika kita melihat tetesan air hujan atau yang kita pikir apa?nya airnya atau dampaknya? Jampaknya. dampaknya yang kita pikir. Tidak nah, mungkin kita membiarkan pecahno maksud itu. Tidak mungkin kita beramatkan begini begitu. Itu. Pasti kita memikirkan buku nek-nek plafon kelamaan-kelamaan akan rusak. Kalau kena kayu, kayunya akan rusak. Tidak merasa baru satu tetes air kita sudah tidak merasa nyaman. Lalu bagaimana kalau yang rusak itu adalah akhlak dan moral? Kira-kira kerusakannya lebih besar mana dengan rusaknya genteng tadi? Nah, sepeda motor golek-golek-golek nggak aman kita mengatakan begitu langsung dimasukkan ke dalam servis. Melihat pohon ban agak kempes sedikit Ada jarum kecil masuk Tidak bisa kita kita biarkan Langsung ditambalkan Kenapa? Ini kalau dibiarkan Satu jarum masuk Kira-kira apa yang terjadi? Sudah kita tahu sendiri Rusak sepeda kita Makanya nah, kehidupan kita Harus hidup yang namanya Tanah suh Saling memberi nasihat istri mengingatkan suaminya suami mengingatkan istri nah kita di rumah juga begitu belajar jadi kalau saya enggak baca Al-Qur'an gitu istri saya bilang kok oh, saya sudah lama enggak dengar suara sampai baca Al-Qur'an gitu nah, kalau saya kira istri saya beberapa hari kok tidak baca Al-Qur'an ya disentil ini ya, sampai enggak baca Al-Qur'an ayo baca kalau enggak kok bermana yang enggak koper kerjaan apa yang menyebabkan tidak bisa baca Al-Qur'an jadi dihidupkan dakwah di dalam rumah rumah tangga itu. Nah ini tadi Kemudian yang keempat dari empat yang wajib itu adalah sabar. Harus memiliki sikap sabar. Jadi empat yang wajib tadi disebutkan yang masuk di dalam surat Al-A'zam. Satu ilmu, yang kedua dakwah, e'amal, yang ketiga dakwah. Yang keempat, sabar Sabar tentang apa? Satu sabar di dalam mencari ilmu Yang keempat, ilmu untuk latar, untuk sabar Yang kedua Kemudian yang kedua, sabar di dalam mengamalkan ilmu Loh apakah mengamalkan ilmu itu butuh kesabaran? Iya. Karena tubuh manusia itu ada beban berat kalau melakukan ketaatan itu. Ada beban, Pak. Ya kalau kita menjaga ketaatan itu ada beban berat, muncul kemalasan muncul kebosanan, muncul kejemuan, muncul muncul kepenatan itu nanti muncul dalam diri kita ini kemudian mengakibatkan kita tidak istiqomah. makanya butuh kesabaran dalam istighfar dalam mencari ilmu, yang kedua sabar di dalam mengamalkan ilmu, yang ketiga sabar dalam berdakwah. Jadi sabar itu meliputi tiga yang di atas data itu Nah ini semua dibutuhkan oleh kita semua Ilmu, ilmu tentang apa? Satu ilmu mengenal Allah Ya, satu ilmu mengenal Allah Yang kedua ilmu mengenal agama Ma'rifatul islam Ya makrifatul Islam. Kemudian yang ketiga makrifatul Rasul, mengenal Rasul. Atau dibalik makrifatullah, makrifatul Rasul, makrifatul Islam. Jadi ilmu itu meliputi tiga. Lo ulangi ilmu meliputi tiga perkara setunggal. Ilmu tentang makrifatullah, mengenal Allah. Nomor kali, ma'rifatul islam Yaitu ilmu tentang mengenal islam Maka okay, jenengkan kali perlu ditakoni Islam itu wokong Tanya apa itu islam? Bingung sudah ya. Jadi kan enggak dipelajari, enggak oleh ilmu Paya petok, maka Kong ada orang tentang saya tanya Ada pengajian Sudah 4 tahun di nintis itu Itu di saya Alhamdulillah Ini sudah 4 tahun kita nintis oh, ya, Nanti habis pengajian saya tanya Coba aku terangkan Isinya Al-Quran itu apa saja Jadi Al-Quran Yang isinya namanya Kitab Al-Quran itu kira-kira menguat apa saja Yang dimuat Al-Quran itu belum kuat Ternyata nggak bisa menjelaskan masalahnya, nih, ya, tembak. Nek Pulau Besar dan waktu korek, kan? Tanjungan dengan saya ini waktu hidup ditanya tentang Islam tidak bisa jelaskan, ditanya tentang Kitab juga tidak bisa jelaskan. Kira-kira Nek Mahatim itu tidak bisa jawab. Segera naik Kalau masa hijau saja kita ditanya tentang persoalan-persoalan itu gak bisa menjelaskan Lalu bagaimana mungkin ketika kita meninggal nanti Ketika ditanyakan persoalan itu kepada kita Mungkinkah kita bisa jawab Sebelah ini ya Makrifatul Allah, Makrifatul Islam, Makrifatul Muhammad, Makrifatul Nabi, Makrifatul Rasul. Nah, Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah ini poin yang ke berapa tadi? Nah, yang pertama maafkan ya, yaitu tentang dianjurkan kita untuk memberi nasihat kepada sesama kaum Muslimin. Nah, faid nasihat tadi sudah kita jelaskan pak Jangbeber tadi. Itu faedah pertama. Sekarang faedah yang kedua. Yan baghilil abdi an yuraki ba maulahu fi jami'i ahwalihi wa awqatihi. Keharusan bagi seorang hamba itu masuk dalam kan dengan hadis ini berarti. Okay? Jelas enggak? Keharusan bagi seorang hamba untuk merasa diawasi oleh Allah untuk selalu agar selalu merasa diawasi oleh Allah fi jami'i ahwalihi wa awqatihi pada semua keadaan dan semua waktu-waktunya fa yang kedua dari hadis yang mulia ini kewajiban atau keharusan bagi seorang muslim Keharusan bagi seorang Muslim artinya panjang dengan kaligula itu kedar, hmm, gitu. Harus punya perasaan merasa selalu diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu. On, saniki nopo akibate. Apa faidahnya? Kalau seseorang itu Merasa selalu Diawasi oleh oleh Allah Kira-kira apa buahnya Coba barangkali ada yang bisa menjelaskan Noko manfaat Noko faidahnya Apa buahnya Kalau seseorang itu Punya perasaan merokoklah Yaitu selalu merasa Diawasi oleh oleh Allah Pertama, jujur Makan. Pertama orang itu akan menghasilkan sikap jujur. Kenapa? Jelas kalau orang itu merasa serali diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mungkin dia akan menipu orang lain? Ada kisah Umar bin Khattab rodiyolkan. Ini satu yang menakjubkan untuk kita. Di masa kekhalifan Umar bin Khattab itu pernah satu malam. Umar bin Khotob itu keluar dari rumahnya, berjalan menelusuri rakyatnya, dan itu merupakan kebiasaan Umar bin Khotob. Ya, nah setelah perjalanan itu Umar bin Khotob bertemu dengan satu rumah, rumah itu kecil, miskin, dan terpencil rumahnya. Pembicaraan Penghuni rumah tersebut Yang kemudian Umar mendekat kepada rumah tersebut Di sana ada dialog Antara seorang ibu Dan seorang putrinya ya, Seorang ibu dengan seorang putrinya Nah ternyata Wanita janda ini Seorang ibu tersebut ini adalah seorang janda Punya usaha jual air susu Nah, punya usaha jualan air Susu yang jual itu putrinya ini keliling Setiap siang, setiap pagi Menjualkan air Susu, sapi tersebut Nah Ketika dalam dialognya ini Ketika dalam dialognya ini Si ibu punya pendapat <tuh> Si ibu punya pendapat Ya, si ibu punya pendapat Bagaimana sekiranya Air susu yang dijual Oleh putrinya itu Dicampur dengan air putih Ya apa cara ini Untuk penghasilan itu yang ditambah Oke Dan itu bisa mengangkat Derajat ekonomi mereka ya, Bisa mengangkat Derajat ekonomi mereka Pendapat ini usulan dari seorang ibu Si anak mengatakan ibu Bukankah Khalifah Umar sudah menetapkan Bahwa kita tidak boleh bersikap curang Di dalam masalah jual beli Termasuk kita menjual air susu Dijambur dengan air putih Ini sebuah suatu kecurangan Apa kata ibunya? Wahai anakku, wahai putriku Umar tidak akan tahu Umar tidak akan Ngerti Kalau air susu yang kamu jual ini Sudah kita campur dengan air Mereka tidak akan tahu Kata ibunya Apa kata si anak Ibu Kalau memang Umar tidak ngerti Perbuatan kita Lalu bagaimana dengan Tuhan yang Umar Ya kalau memang Umar enggak tahu tentang perbuatan kita lalu bagaimana dengan Allah? Apakah Allah juga sama dengan Umar? Yaitu sama-sama tidak tahu dengan perbuatan kita itu bahwa kita telah berbuat curang. Begitu Umar mendengar perkataan ini pada Umar pada waktu itu di samping rumahnya. Bergetar tubuh Umar mendengarkan ini pula. Habis pulang, anaknya dipanggil Seluruh anaknya dipanggil Siapa di antara kalian yang siap menikah? Siapa di antara kalian yang sudah siap menikah? Ayah punya calon seorang wanita yang mulia Ubar sampai menangis mendengarkan anak gadis ini tadi Pendidikan macam apa yang diperoleh? Kok sampai dia memiliki jiwa seperti itu? Dia sudah miskin Gak mempersoalkan kemiskinannya. Tapi dia bertahan di atas keju kejujurannya. Kenapa dia bisa seperti itu? Dikarenakan dia selalu merasa diawasi oleh. Makanya pula bahasa-bahasa yang seling dicuk. Berarti kan mali. Lupa bahasanya Allah itu. Sami'un alimun. Kita lupa Jelas ya Oleh karena itu kalau anda Anda sayang termasuk di dalamnya Contoh Kita membeli sesuatu Susu Ekokean Kebanyakan kembali Yang jualan Tidak ngerti kalau uangnya itu Kebanyakan Yang diberikan kepada kita Seandainya pun tidak kita berikan, dia pun tidak kita Uang kita juga tidak sengaja ambil Uang disusu susui Dewi Saya coba kalau jengan dengan saya Punya sifat puro obat ini bahwa Allah itu senantiasa mengerti dan mengetahui Permasalahan-permasalahan seperti itu Mungkinkah anda akan menyimpan dengan tenang menggunakan uang tersebut? Kan? Mungkin, jadi dengan dengan leluasa memakai uangnya penjual pembeli itu tadi, si penjual tadi yang anda tahu ini susu -e kebanyakan kembaliannya kebanyakan dan kebanyakan bukan milik saya, tapi miliknya penjual. Mungkinkah anda tetap mempertahankan itu harus anda pakai, walaupun si penjual tidak pernah minta lagi, karena memang tidak tak mungkin. Kenapa? Karena kita punya rasa diawasi kita ini fakida yang sangat besar ini fakida yang sangat agung yang telah diterangkan oleh sebagian besar kaum muslimin tentang akidah nah, makanya kenapa dakwah sunnah itu menekankan tentang akidah akidah akidah karena ini buatnya itu Mata nah, anda sebagai seorang pegawai, kita lihat seorang budak, seorang budak di masa Umar contoh, ya, kemudian dia e, menggembala kambing. Umat bertemu dengan pemuda ini, dikatakan kambimu begitu banyak, wahai ya, muda. Maka pemuda ini mengatakan bukan Tuhan ini milik majikan saya. Kata umat bagaimana kalau satu kambing aku beli, bukannya kamu kamu gunakan? Dia mengatakan, saya tidak punya hak Untuk menggunakan harta ini karena ini bukan milik saya Majikan muda akan tahu, tahu Kambingnya terlalu banyak Kalau kamu ambil satu saja Ambil satu saja, dijual Harta yang memanfaatkan Majikan muda akan tahu Kalau kambingnya hilang Satu Tidak akan tahu dia Tapi apa kata anak ini Persis dengan perkataan seorang wanita tersebut Yang mengatakan kalau memang majikan saya tidak tahu bagaimana dengan yang di atas Ini buat dari daripada sikap murokobah Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT Yang bagi lil'abdi anyuro'ibah maulahu fi jamihi ahwalihi wa awukwati Keharusan bagi seorang hamba untuk memiliki sikap murokobah yaitu dengannya seorang hamba itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaannya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, intakil lah faizu bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Nih kini masyarakat kita dipimpin dengan pimpinan aqidah seperti ini, masya Allah. Tidak usah ada KPK Tidak usah Keruatan Keruatan, maksud saya menikahi KPK Saya menikahi KPK Apa maneka, apa lagi gitu Tidak akan menghidup itu Karakter Akhidat, sudah akhidat Ajari orang itu punya rasa takut kepada Allah Aman, sudah Jelas ini Pak Akidah. Kenapa kita bicara akidah? Akidah. Karena akidah itu menimbulkan orang punya rasa takut kepada Allah Swt. Nah, kalau orang sudah punya rasa takut kepada Allah, orang itu akan menjauhkan diri dari kemar. Siatan. Saya al-Hasyimin Rohi malu taala menyatakan dalam kitab Baj, di dalam kitab syarah al-iyahus Hendaknya seorang muslim menjadikan Allah pengawas kepada dirinya dalam tiga persoalan Kata si Al-Famin Dia mengatakan se seharusnya seorang muslim itu menjadikan Allah sebagai pengawasnya Jadi kita dianjurkan untuk menjadikan Allah sebagai pengawas kita Pengawas kita Dalam tiga persoalan Dalam tiga hal Apa tiga hal tersebut? Yang pertama An yurokiballaha Hendaknya engkau menjadikan Allah sebagai pengawasmu Fi au lika dalam ucapan ucapanmu Jadi saya akan mengatakan Rumong soal omongan sahabat yang ikuti Awasi oleh Allah sehingga anda akan selamat dari ucapan-ucapan yang buruk. Ibu-ibu, kata-kata, -ibu, nek kata <susuk> <suk> kerasan, uang iling, tong, gote kerasan, garro, pengato aja ni. Tapi apakah Allah tidak mendengar ucapan kita itu? Jelas ini. Jadi kalau kita akan berbicara, perhatikan dengan baik bahwa perkataan yang kita ucapkan itu didengar dengan jelas oleh Allah. Tidak akan kemana-mana suara kita. Satu. Kemudian yang kedua, jadikanlah Allah itu sebagai pengawasmu. Fi fi dalam seluruh perbuatanmu. Ya, jadikan Allah itu sebagai pengawasmu dalam perbuatan. Artinya, kalau kamu melakukan satu perbuatan, sibutkan dirimu bahwa kamu itu diawasi oleh Allah Taala. Itu nanti menjadikan kita hadir hati ini dalam perbuatan. Kan itulah bel sampean salat itu sok pisan dewe-dewe ini antara tak badannya dengan hatinya. Kalau salat kan pisah bisa tak ngumpul antara badannya dengan akalnya antara badannya dengan hatinya bisa tak ngumpul bisa hati kita tidak ikut sholat hmm, jadi hati kita itu keliling tawaf keliling kemana-mana tidak nah, ikut cepat anda merasakan kalau ikut itu anda akan merasakan ketenangan dalam sholat kenapa tidak tenang? karena tidak ikut sholat Waktu sujud hati tidak ikut sujud, yang sujud cuma jasad. Ya. Waktu membaca tasbih tidak ikut memuji Allah. Waktu rukuh tidak ikut rukuh. Makanya kadang-kadang kalau bersama di takon imam-imam muncul surat atau bukan tertinggal di sana. Kadang-kadang burid di waktu itu akan berarti pisah antara jasad dengan jiwa. Jadi yang kita lakukan tidak kita cilai, makanya bagaimana mungkin kita bisa merasakan tuh maknina dan ketenangan di dalam ibadah? Nah, jadikan Allah sebagai pengawasmu di dalam perbuatanmu. Jadikan Allah sebagai pengawasmu. Nah itu nanti kita selamat, paling tidak minimal kita terjaga dari sifat riak, minimal dari sifat yang tidak konsentrasi ketika orang sudah menjadikan Allah sebagai pengawas sadar bahwa ketika dia berbuat itu diawasi oleh Allah hati-hati jadi orang itu galih pula sama ini kalau maksud toko besar kan penunggu-penunggu kan kan ada kasir kan tapi di seluruh sudut itu ada tahu enggak jadi CCTV Ada kameranya yang bisa merekam perbuatan Anda karena Anda merasa dilihat Walaupun mata orang yang tidak melihat secara langsung kepada anak Anda tidak berani melakukan pengeditan. Anda Berani tidak berani? Nggak berani kenapa? Karena saya dipantau dari segala arah Dan pantauan Allah lebih tajam dan lebih jauh dibandingkan dengan pantauan Coba lihat hmm, Gitu Orang yang selalu merasa diawasi Orang kerja merasa diawasi oleh pimpinannya Serius karena merasa diawasi Beda dengan orang yang tidak merasa diawasi Maka saya mengatakan Jadikan Allah sebagai pengawasmu di dalam perbuatanmu. Kemudian yang ketiga Jadikan Allah itu sebagai pengawasmu di dalam hatimu sehingga apa yang terbetik dalam jiwamu, kecintaan, kebencian, itu Allah ketahui. Nah, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh dipilih Allah taala, ini bisa kita lihat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 80. Saya anda buka surat Az-Zukhruf surat 43. Ayat 80 am yasamuna anna la nasma'u sirrum wa najwahum bal wa rusuluna ladaihin Selalu mencatat Apakah mereka menyangka Bahwa kami Tidak mendengar Ya bahwa kami Tidak mendengar sirrohum Rahasia mereka Wana juwahum dan bisikan Bisikan mereka Apakah mereka yang tukang bisik itu Tidak merasa mereka Menyangka bahwa kami tidak mendengar bisikan Bisikan mereka Apakah mereka yang tukang bikin makar tibu daya tidak mengerti bahwa kami mendengar rahasia-rahasia mereka? Bala warusulona bahkan utusan-utusan kami yakni al-malatika, ladayim yang tubuh mencatat setiap yang mereka rahasiakan. Mencatat setiap mereka yang mereka bisikkan, dicatat dengan sempurna oleh para malaikat. Sehingga dalam ayat ini Didukung dengan surat Qaf. Kita buka surat 50 Ya Surat 50 Pada ayat 16 Sampai ayat 18 Ya surat 16 sampai 18 Walakanya halam alalih سَنُعْلِمُهُمْ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نُفُوسُهُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِلَىٰ يَوْمِ تَقُومُ السَّاعَةُ يَنفَعُ الْقَائِمِينَ ۚ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۖ وَتَأْتِيهِمْ illa ladaihi raqibun atid. Ya. Silakan. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kulitnya. Iya. Yeah. Ingatlah ketika dua malaikat bicara tentang yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Hmm? Tidak ada satu malaikat pun campanya malaikat ada di sisinya malaikat mengawasi yang lalu siang dan nah, Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita akan berbicara apa saja? Kapan saja? Di mana saja? Atau kita akan berbuat apa saja? Di mana saja? Kapan saja? Ingat ta tentang empat hal. Sami, ta ya? terus nek manjenengan kali kula iki kate ngomong opo ae. Kapan ae? Ndih eling-eling empat, empat perkara. Apa empat perkara itu satu, perbuatan dan omongan kita itu didengar dan dilihat oleh Allah dengan jelas. Ingat ta ini? Sekalipun anda itu bersembunyi Di lubang yang paling dalam Itu dijangkau dengan pengetahuannya Allah Ta'ala Nanti akan kita lihat kerinciannya Satu Harus kita ingat bahwa perkataan kita Perbuatan kita Omongan apa saja Bentuknya kaya apa saja di mana saja ingat Perbuatan dan ucapan kita dilihat dan didengar jelas oleh Allah taala. Sekalipun kita pandai mengelola saking tin treno administrasi sampai ke konangan. Saking bien. Caking cilimteh, podo kesepakatan, sama-sama kesepakatan. Kan sulit tak sing ditembus, yang tadi kan sing sulit-sulit. Seisi itu sepakat tanda tangan 200 juta. Padahal terima cuma 100 juta. Tapi disepakati tanda tangan enggak kayak ta Tapi Allah itu Sami'un Basir, Allah itu Maha mendengar dan Maha teliti. Satu ingat-ingat yang kedua. Ketika kita akan bicara apa saja di mana saja, berbuat apa saja di mana saja, ingat yang kedua. Perbuatan kita itu akan dicatat persis dengan yang kita lakukan. Kalau kita bicara dicatat persis yang kita bicarakan. Tidak akan dikurangi pun Catatan malaikat itu adalah catatan yang paling adil berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah satu lafadz yang keluar dari lisanmu kecuali itu dicatat oleh malaikat. Sesuatu yang keluar dari sana Itu dicatat oleh malaikat Bisa dosa, bisa pahala Faham ini kan? Sehingga aku lambat sama ngomong sing, hati hati Harusnya nyukur Jadi orang suruh jeplak Ya kata orang suruh kan begitu susukan jeplak Yang ngomong di pikir sih soalnya Bisa jadi orang tidak mendengar, bisa jadi orang tidak mengerti tapi Allah taala mencatat kalimat yang anda ucapkan. Makanya kan Nabi mengatakan, Mangkana yukminu bilahi wal yamil akhir falayakul khairan al. Yesus, ya, ini rahsianya terkini ini. Itu loh. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia dia kenapa setiap perkataan itu dicatat, gitu loh, tak hilang. Pak. Contohnya yang kedua kemarin kita ngomong apa saja, lali tak, lali tak. Apa kemudian kalau lali itu ucapan kita hilang, ucapan kita sehari kemarin itu tersimpan di laut batin, tersimpan rapi, tidak dikurangi sedikit. omongan ini yang paling banyak keluar itu. Bu sia-sia, bu maksiat, bu manfaat. Ini ini sering datang. Ingat ini di Jakarta lewat Allah. Allah katakan dalam surat Kaf tadi, ayat yang berapa? Ayat 18. Ma yalfindu biqaulin illa Yang kedua. Yang nomor 3 kalau kita mau ngomong apa saja, di mana saja, kapan saja. Ingat perbuatan yang kita lakukan ini nanti akan dihisab oleh Allah. Apakah kita siap mempertanggungjawabkan perbuatan dan perkataan ini? Mau dimintai pertanggungjawab, dihisab oleh Allah. Dimintai pertanggungjawabannya kita. Ini. Ini panjangkan kali kalau siap di Monggo Siap Tapi kalau tidak siap Ya pertimbangkan kan begitu Yang ketiga Harus kita sadari bahwa omongan kita kan di Kisah oleh Allah Yang keempat Omongan dan perbuatan Yang kita lakukan Apa saja Kapan saja, mana saja Pasti akan diberi balasan yang setimpal oleh Allah Sekalipun kita tidak pernah menyangka Ucapan yang tidak pernah kita sangka-sangka Itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Fama yakmal mitkola larotin khaira jara Wa mayakmal mitkola larotin syarbollah Nah, ulama sampeyan bisa sampal surat ini. Dan konsekuensi ini iki. Ulama sampeyan kandhani untuk masalah ini kok dibahas kok Masalah ini kok dibahas. Masalah sunah kok diperdopatkan Sunah sudah diamalkan, dapat pahala tidak diamalkan? Ternyata sampeyan iki pintar lomba le rasa ati Bagaimana mungkin Anda Faham dengan ayat ini kemudian meremehkan amal? Sampai dilakukan rosohan, boleh rosohan Setiap sesuatu yang punya nilai dibeli, diambil sama dia Sekali pemikir, apapun ini dibatuhin apapun Ditimbang nah, berapa tiba-tiba? Gak berubah pakai ada, enggak Sampai tinggal ikin. ini, ini kisih kosong Ya yang kosong ini, itu nanti anda timbang Ditimbangan yang kita pakai Timbel, itu gak berubah pakai ada enggak. Karena saking, tapi diambil enggak sama tukar rosohan Kenapa? Adar ada ada karena ada nilainya bukankah Allah telah menyatakan fa ma ya'mal bi qola Allah telah mengatakan barang siapa yang berbuat kebaikan dia akan diberi balasan oleh Allah telah. apakah semenggak opini maka dipiterontol ya heh ini cara Allahumma inna nas'al al jannah ketabrus wa Menganggap amal-amal tidak dilakukan, kau kumpulkan sejumlah itu dari mana Maka kita lihat, kita tengok Generasi terbaik Binaan Rasulullah Pernahkah ada satu saja orang Sekali saja mengatakan Menganggap amal langsung segini aja mau direpotkan oleh nanti Pernah kita dengar peristiwa itu? Ya generasi zaman sekarang ini Yang rusak-rusak Yang -rusak Tukang bantah, tukang nezel, tukang males asli ni. <SILENGALAN> Pakai dalil sunnah ni diamalkan dapat pahala. Kau asli ni males. <SILENGALAN> Kalau anda dengan saya faham dengan ayat ini faham, Yakmal Mikola darwatin, <SILENGALAN> kira tidak mungkin itu kita menyentak, karena kita butuh pak pahala. Kecuali sampai dikageng pahalan, kecuali kabu, kabu itu kecuali saya juga saya pun butuh tangga. Nenek butih cukup tanggunglah. Nenek tak jawab berarti. Jawapan akan nampak jelas dengan seperti ini sikap kita itu kaya apa? Rasanya. Nah kedua Allah mengatakan, "Faniyah mal miskolah darotin." Jangan kamu rayakan sekecil apapun bentuk keburukan, walaupun itu sebesar jempul yang dikira pelan kalau akal katanya. Oh masalah aku sembarang kalirkah oleh lagai seorang republikum dari dia? Jawab tidak, kerana janganlah. Tiditiditidikkah oleh tiditiditidik sampai kau tidak. Yang larang itu siapa? Lalu bagaimana anda faham dengan ayat kah? Yang kami ya, sekolah darutin syaroiyaro siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar debu maka dia memperoleh akibatnya dunia lah dunia pula biasa menenggas yang kena musibah sebesar debu Bukti buktiinono debu itu untuk bripati anu kan gajel gitu loh padahal itu sederhana mulut diucap mari di sana tapi kita enggak siap apalagi debu-debu di akhirat apa siap dia mengikut lawan begitu cewek, macam dia, musang ni nak kau lah, ngah cuci hati, apa sih macam macam. Ini menunjukkan dia tidak faham dengan apa? Ayat yang dia baca sekarang, ayat melibik kuala daratin, kairai, apa? Ayat melibik kuala daratin. Nek memang persoalan ini dosa kecil anda, renek kan kenapa ada jempul harus ditutup matanya? Ini dunia masih dunia belum akhirat. Anak-anak kecilnya juga begitu tutup nak tutup nak. Mana gitu tutup kisah Ini bahasa kita yang kurang tepat seperti ini, cara berajaran. Makanya kita ditelantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akibatnya dari sikap melayan. Dan oleh karena itu dampak dari perbuatan takwa kepada Allah ini Mengakibatkan orang tidak meremehkan kebaikan untuk diamalkan Dan tidak meremehkan keburukan untuk ditinggalkan Karena ayat yang kita baca Fama yakmal nifkola darotin khaira yaraq Wama yakmal nifkola daratin shantan yang terakhir penjelasan dari yang Poin kedua ini Saya ingin mengatakan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mampu Melihat perbuatan Atau benda yang Diliputi dengan lima kegelapan Tafsir dari Surat Al-An'am Ayat 59 Coba di anda buka Surat 6 ibu Surat 6 ayat 59. Sudah ketemu? Wa in ladahum mafatihallahi bilā لا يعلمها إلا يعلمها ولا حبّهم في ظلمات الأرض في ظلمات الأرض ولا رضيهم ولا يبيصن إلا إلا في كتابهم. Semata yang kering Yang ditulis dalam kitab yang menyata Allah. Allah mengatakan Di sisi nyara pintu-pintu kewariban Dan tidak ada yang mengetahui kecuali dia Allah mengetahui apa yang ada di darat Dan apa yang ada di dasar Lautan Dan apa saja yang jatuh Dari sehelai daun pun Tidak sehelai daun pun yang jatuh Kecuali Allah mengetahui Daun yang jatuh tiap hari Allah mengetahui dengan jelas. Kemudian tidak ada satu biji pun yang kering maupun yang basah yang ada di dalam kegelapan bumi melainkan itu tertulis dengan jelas di laukul Mahmud biji sawi yang hitam. Maka saya mengkatakan ketika menjelaskan tentang dolumatil al. Gelapnya bumi itu ada 5 ya, Kegelapan bumi itu ada 5 keadaan Satu Gelapnya dasar lautan Dasar laut itu gelap Yang kedua Gelapnya air laut itu sendiri Karena laut itu nanti dibagi Antara dasar dengan Tengah-tengah Kemudian yang ketiga alat adalah Gelapnya malam gulita ya, Gelapnya malam gulita Yang keempat gelapnya awan yang menggumpal Gelapnya awan yang menggumpal Kemudian yang kelima adalah gelapnya hujan yang deras. Itu kegelapan yang ada di muka bumi ini. Satu gelapnya dasar lautan, dua gelapnya air laut, tiga gelapnya malam yang gulitan, empat gelapnya awan yang menggumpal, yang kelima gelapnya hujan yang sangat deras. Nah. Saya usai ini menggambarkan Sekarang anda bayangkan Kalau sekarang seandainya anda itu memegang Satu butir biji sawi Tahu kita Bici-bici sawi itu bagaimana Warnanya Hitam dan bentuknya Sangat kecil But Satu butir biji sawi Yang hitam yang sangat kecil Kemudian sekarang Anda lemparkan di dasar lautan Kemudian sampai akhirnya jatuh Di dalam lautan Ya, geraknya bagaimana, posisinya di mana, dan ketika pada waktu itu pada malam yang gelap, diliputi dengan awan yang menggumpal, diliputi dengan hujan yang sangat deras, sehingga biji sawi yang hitam ini tertutupi dengan lima kegelapan ini. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wataala. Lalu bagaimana perbuatan kita? Ini? Maka dari itu bapak-bapak pelajaran yang kedua, fa'idah yang kedua dari hadis wajib bagi seorang muslim untuk memiliki sikap, apa tadi, murokobah. Selalu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu SWT dalam setiap keadaan dan setiap waktunya. Kemudian berikutnya saya tambah Ini masih panjang sebentar Waktunya tinggal sedikit Tinggal poin-poinnya sebentar Kemudian fa'idah yang ketiga Eh, ya betul Oh yang keempat Oh betul Pak yang ketiga ya Fa'idah yang ketiga dari hadis ini adalah alhasanatu hasanatu Tamhusayiyat Perbuatan yang baik itu Merupakan penghapus Dari perbuatan yang jilai. Selama perbuatan maksiat itu Tidak berhubungan dengan manusia Saya ulangi Perbuatan yang buruk itu Terhapus dengan eh Perbuatan yang baik Selama perbuatan yang buruk Tidak berhubungan dengan sesama Manusia jadi kalau kita berbuat nasihat Yang berhubungan dengan Allah itu nanti bisa terhapus dengan kebaikan Nah, intinya pada poin yang ketiga ini bahwa Yang namanya manusia itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesalahan Itu sudah menjadi bagian tabiat dan bawaan dasar Makanya hadis Nabi pada nasihat yang kedua tadi Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang Baik, maka itu merupakan isyarat bahwa Sepandai-pandai manusia menjaga diri di dalam keimanan Sesoleh-soleh manusia di dalam menjadi hamba Allah Sealim-alim orang menguasai ilmu Satu saat akan terjatuh di dalam kesalahan dan dosa Tidak menutup kemungkinan Karena itu merupakan sifat dasar manusia Silahkan ya sifat dasar manusia itu mudah terseret ke dalam apa? kesalahan. Kita bisa belajar dari surat Al-surat Tauha. Nah, ini ada pelajaran berharga dari surat Tauha. Jadi, manusia selain Allah dan Rasulullah, selain Nabi dan Rasul, itu tidak akan pernah selamat daripada keburukan. Walaupun sama itu maksud paling mulia sekalipun tetap satu saat akan terjerumus di dalam kemaksiatan. Entah kecil atau bahkan besar. Ya, surat 20 ayat 100 berapa? 15. 115. Wala qad ahidna ila adama min qablu fansi Miaqabul fannessya, walam najidlamu azmat. Ya. Dan sungguh telah kami pesankan kepada adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapat memakuan yang kuat pada Dan sungguh kami telah membuat janji kepada nabi adam. Sejak dahulu perjanjian itu adalah: 'Walak robahati isajaro'. Jangan kamu dekati pohon. Ini ternyata Fanasia nabi Adam lupa dengan jan, janji itu Lalu banyak Adam itu kenapa? Karena was was syaiton kisikan kisikan syaiton mateng oh, makanya kulambe samen seringan guruhat niki seringan di TVC i, samin makanya ngajak seorang anaknya isol, paham ya? Enggak jarang-jarang sing desik niku lho kelat. Akirnya Nabi Adam pun lupa dengan janji Allah. Di dalam tafsir Imam al kurtubi Rasulullah mentafsirkan kalimat ini fanasiyah. Maka lupa Nabi Adam sehingga fanasiyah Bani Adam, maka anak-anak Adam pun ikut lupa makanya sifat lupa kepada perintah lupa kepada larangan itu sudah merupakan bagian dari tabiat manusia diawali dari nenek moyangnya adam. Adam lupa maka anak-anaknya pun juga ikut lupa dengan janji Allah itu Rasulullah menafsirkan ayat itu lalu sahabat ibnu Abbas menafsirkan pernyataan Rasulullah. Nabi Adam lupa dengan janji Allah, makanya wasumial wayusamma al-insan. Jadi Nabi Adam lupa, oleh karena itu dia diberi nama al-insan. Makanya sebutan manusia itu disebut al-insan. Apa itu al-insan? Diambil dari kalimat nasion, artinya lupa makan ni kada kata kapan sholat, berangkat ke masjid sandal lelet mulai api kara -kara lali. Lali. itu kadang-kadang lali <laughs> kada sadar ya berangkat kerja sudah janjian sama istrinya mau makan-makan sama istrinya eh yang dikojeng bukan istrinya mungkin karena dia juga lupa karena itu tak ngerti kalau dia bukan istrinya Tidak tentu bocor. Nah, ini. Jadi kesimpulannya begini yang ketiga itu, bahwa manusia tidak lepas daripada salah. Yang terpenting, bapak-bapak sekalian, di saat anda dan saya salah, di saat kita keliru, di saat kita melakukan keburukan, janganlah kita susul dengan kebaikan-kebaikan. Janganlah kita ikuti dengan ketaatan ketakutan Lepas-pas lagi ibu sekalian ini sebenarnya ingin saya lanjutkan, tapi pertanyaan ini kok panen? Semoga titik cinta konvokasi tidak putih. Baik, ya ini belum selesai. Ini kita saksikan dulu ya. Kita ambikan mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. Sampai poin berapa tadi? Poin ketiga. Jadi kalau ketika belum selesai ini akan kita bahas lebih wujud Sebab ini hal yang kadang-kadang akan menangkah kita Di dalam mensikapi kesalahan-kesalahan Jadi akhirnya kita bisa Mensikapi kesalahan istri, orang tua, anak, atau istri mensikapi kesalahan kita Akhirnya orang itu punya kemakluman Jelas ya, kita nanti akan kita bahas Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang saya terima Tolong diperhatikan di pikir Apakah doa ini dapat diterima? Satu anak sholat kepada orang tua kafir Dua anak kafir kepada orang tua sholat Nah, kafir di sini ini kafir yang bagaimana? Apakah kafir di luar Islam atau di dalam Islam? Sebab kafir ini ada dua Ada kafir yang keluar dari keislaman dan ada kafir perbuatannya tapi tidak sampai terbuat dari keislaman. Kalau kafir kepada Islam sudah keluar secara mutlak, secara mutlak, ya, jadi kafirnya sudah keluar dari keis keislaman dan meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka kekafiran seperti ini doa itu tidak berfungsi. Sebagaimana Rasulullah doa kepada ibu ibunya. Jadi Rasulullah ketika memintakan ampun untuk ibunya itu dilarang, tidak diterima oleh Allah. Tapi ketika Rasulullah minta izin untuk menziarahi ibu kuram -ibu ibunya, diizin, diizinkan oleh Allah. Tuhan Jelas ya, ya, itu kalau kafir di luar Islam Setelah sini Pak Makanya kalimat kafir-kafir di sini, ini kafir yang di luar Islam atau di dalam Islam Kalau di dalam Islam Insya Allah masih ada harapan Masya Allah, Insya Allah masih ada ada harapan. Ya. Nah, doa doa ini bu, banyak doa ini. doa kebaikan waktu masih sama hidup atau yang satu sudah mati atau yang satu masih seperti ini bertanya kedua anak kafir kepada orang tua soleh. Orang tua solehnya sudah mati atau masih hidup. Nah, jelas ya. Nah, kalau doa kepada orang kafir yang sudah keluar Islam bolehkah kita mendoakan? Boleh mendoakan hidayah. Kalau orangnya masih hidup, tapi kalau dia sudah mati kan ya enggak bisa. mudah-mudahan dapat hidayah di kuburnya sana, ya kan enggak bisa. Menolongin. Dan lo, orang Dan mengatakan bahwa tidak boleh berdasarkan nas dari Al-Qur'an. Maka na bin wal mukminin an yastaghfira lil syirikin walau kul tidak layak bagi seorang nabi dan orang orang mukmin mendoakan orang-orang musyrik. Walaupun mereka itu adalah gerakan kerabatnya itu kalau mereka sudah berada di dalam kematian makanya Nabi ayat itu turun kan berkaitan dengan doa Nabi kepada pamannya yaitu Abu Thalib nah, sehingga itu tidak bisa tapi kalau doa orang yang masih hidup sama hidupnya seperti orang kafir kepada orang tua orang tuanya boleh kepada anaknya -anak. walaupun anaknya kafir doanya tidak diterima oleh Allah makanya anak kita berhati-hati kepada doanya orang-orang yang yang tergolihi karena walaupun dia kafir diambil tanpa hidupan Allah. Kalau itu sama-sama hidupnya jelas ya. Bagaimana kasih kita kepada orang yang telah kita darwai atau kita nasihati tapi masih belum mau menerima kebenaran. Padahal kita sudah bersabar, tetap terus mendakwai. Yaitu yang memang harus kita lakukan. Satu pertama apa? Doa. Kadang-kadang kita dakwai tapi tak bertuangan Allah. Ayo kita janjian teman saya itu sudah tak kasih buku, pernah enggak gitu Kekuatan omongan kita itu lemah, Pak. Ketika tidak dibarengi dengan pertolongan dari Allah Taala yang membolak-balikkan hati itu siapa? Allah bukan kita, gitu kan? Lah kita sebagai peran perantara, makanya satu ketika mendamai orang, siapapun dia Orang tua, saudara, teman, istri suami, maka pertama kali dahulukan doa supaya Allah taala mereka teguhkan ikatan. Lah sering kali kita itu ngajak tapi ngidit sedikit sekali men doakannya. Iya tidak? Teman, kok teman kita UAS oh, ini terus tapi enggak ada didoain. Kenapa doa itu perekat dan kekuatan yang tak biasa? Kekuatan doa itu luar biasa, ya itu pertama. Yang kedua, kita di dalam mendapai orang itu targetnya bukan orang itu ikut kita, targetnya kita ini menjalankan keluar. Cinta ku enteng gak tiba-tiba. Senggara ya buat niku kok kagelim ke begini dari, abot ni, dari, dari Bataan, bu. Bera, di apa buat ini dari jaskelung begini. Batin, ya tidak batin. Ternyata jadinya siapa main ini? Nur maki, siapa? Diungkita kenapa? Kau, itu lah. Kita tidak di tidak dituntut oleh Allah Subhanahu Wataala. Guae, Pak Reza, nanti di akhirat nanti. Pak Reza, berapa orang yang mengikuti adat dulu? Tak ya, mungkin ditanya begitu. Yang ditanyakan apakah anda sudah menyambaikan. Tidak sen? Ya? Nah, Jadi, nanti olehkan target kita itu menjalankan kewajiban, maka kita menjadi ringan bukan tak baik. Itu yang kedua. Yang ketiga. Orang diberi pahala atas jagwana itu, atas perbuatannya mendapai orang itu Bukan kerana orang mengikuti diri Alhamdulillah Panjir kan kali kulam membuat program dakwah Amin Kulam yang sangat mengikuti kaya pahala, gara-gara ngajaknya kita itu Karena kita ngajak itu diberi pahala, bukan karena ikutnya orang kepada kita Jadi kalau kita ngajak kepada orang itu sudah mendapat Pahala Iba orang itu mau ikut Atau tidak mau Kita dapat pahala Jelas ini pak Nah kalau tau nanti yang kita ajak itu ikut Itu bonus Kita akan dapatkan Kebaikan yang berlipat lipat Karena orang mengikuti kita Jelas ini Nanti ada timbul pertanyaan Sampai kapan kita dakwah Ya sampai mati sampai orangnya memang tidak mau, tidak baik begitu. Makanya Nabi kepada pamannya itu tak berhenti terus ditawarkan, nah, ya anmi kullalah ila allah. Wahai paman, ucapkan la ila allah. Noleh atla. Eh, ya Abu Thalib, arawi ba an Abdul Thalib? Apakah kamu benci agamanya Abdul Thalib? Noleh nanti senang Muhammad lagi Ya amikullah terus Sampai terus nanti Baru berhenti Rasulullah menjabat Jelas kan? Jadi jangan capek Jangan capek Dabat itu jangan capek Nah jadikan supaya tidak capek Jadikan dabat itu sebagai kebutuhan Saya butuh menyampaikan Nanti tidak capek Oh dokter saya menjel duit itu tahu capek Tahu boleh menjel duit Ayo bakal lihat ya Tahu dah sampai denger juga duit Tak tahu Jika ada duit, dia tak tahu Belum denger, doyat duit, dia tak tahu Kenapa? Karena kebutuhan ba. Makanya bibu ditanamkan Ilmu kebutuhan, saya ta, tak tahu Kalau seni bibu ngaji ini Kali bibu nanti kaya duit Awal kaya duit, mana nolak? Kaya harus mari sampai kaya Yesus Kenapa bapak itu Tidak mau menolak? Kerana kebutuhan, makanya kalau kebutuhan sesuatu jadikan kebutuhan, itu akan membuatkan kekuatan yang luar biasa Berasa? Adakah dalil sohe amalan khusus bulan wajar? Kalau amalan khusus seperti puasa, tidak ada dalilnya, tapi tidak sohe Seperti puasa, ada dalilnya, tapi oleh para ulama dan panggil hadis Syubur mengatakan bahwa hadis-hadis sekitar puasa bulan Azhar itu hadisnya sangat doei bahkan ada mengatakan pun jiddan sangat-sangat kejelek. Ada bukan tidak ada tapi hadisnya kalau kita mengatakan ba'd dalil itu salah karena ada cuma hadisnya doei. Ada sekitar 3 atau 4 ilmu hadis tentang masalah puasa saja. Cuma hadisnya doei dia itu sekali namun Apakah doa seorang anak yang masuk Kristen, orang tuanya meninggal, doanya diterima oleh Allah swt? Ya, kalau doanya orang kafir kepada orang Muslim ya itu tidak bisa sampai karena terputusnya apa? Aqiqah. Nah terus bagaimana kalau ada orang tua muslim Kemudian anaknya satu-satunya anak Kristen bisa Berarti kan gak ada yang mendoakan Oh jangan, jangan berpikir begitu Orang muslim itu harus bangga dengan kemuslimannya Kenapa? Karena 24 jam itu banjir doa orang muslim itu bangga. Dan itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan kesol Kesolian Makanya jenis tadi kan tak diwaksin soleh bisa Ojo soleh-soleh yang Kenapa? 24 jam nanti Banjir doa Ingin bukti? Hah? Jadi orang muslim Orang yang soleh Jangan khawatir dengan doa 24 jam 24 jam banjir doa Sekarang kalau anda Orang muslim melewati kuburan Doa pada Tuh apa anda? Ah. Duh, assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh Ada dia, ada muslimi, ada orang musliman Eh, sehingga apa? Ada <laughs> <laughs> <laughs> yang di kapal, mungi ada anda Pak kubur, tak apa? Siap, sah Artinya disitu ada dong, Dua orang muslim, kepada orang muslim yang? Itu satu bang. Kemudian kalau Orang sholat, seluruh dunia ini itu berapa jam? 24 jam. 24 jam penuh itu Karena setiap waktu berbeda, berbeda. Seperti sekarang ini doa jam segini. Nanti berapa menit lagi di sebelah sini? Sebelah sininya nih bangsa ini, apa ini? Wilayah kita. Nanti berapa menit lagi di sebelah sini? Berapa menit lagi terus putar 24 jam? Ada doa di sana dikirimkan untuk orang-orang soleh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang mendoakan itu pasti orang-orang soleh. Karena doa itu nggak mungkin dibaca di luar sholat. Sepakat? Harus sepakat. Harus. Eh, adakah anda merasa rugi menjadi orang sholat? maka ini perlu disampaikan di waktu siar hukum, waktu ngatarkan maya, supaya nggak keliru penamaan. Mo sokong ti di dudungno koyo kaya banget, cek kagiru omongnya itu belum. Kan dikira di dudungno koyo kaya banget nanti. Saya nggak terpakai apa nih acara-acara yang nggak ada tentunya gitu, Amin? Nah, supaya tidak salah, jadi orang sholat itu bahagia tuan, jangan lalatnya, dua puluh macam. Itu orang-orang yang sholat belum lagi secara khusus kalau yang mati itu orang mungkin mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Pemikul arus, gak main-main. Pemikul -main. arus, malaikat-malaikat mutkor robin. Itu mendoakan secara khusus Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Nanti bisa anda lihat Ayatnya di dalam surat 40 Surat apa itu? Ghafir Atau surat al-Mu'min Namanya pada ayat yang ketujuh Sampai ayat 11. Jadi itu doa malaikat muqorobir Kepada orang Kepada orang-orang yang beriman <tuh> Apakah tuntunan dan hati soleh yang mengajukan kuasa di bulan Ramadhan semasa teman-temannya tidak mengajukan? Oh sudah tak ya? kian, tidak ada. Kenapa seseorang dimusuhi, dibenci oleh teman-temannya, padahal orang itu tidak pernah menyakiti ataupun membencinya, dan orang yang dimusuhi itu berusaha berbuat baik kepada temannya yang dimusuhi itu sunatullah. Itu sunat? Tidak ada seorang pun yang menyampaikan Kebaikan kecuali akan dimusuhi Dan itu sudah ketetapan dari Allah SWT Tidak ada seorang nabi pun Kecuali pasti ada, ada sebagian musuh baginya Jelas ya Manusia yang terbaik Dari manusia yang ada Nabi yang terbaik dari nabi yang ada Rasul yang terbaik Dari rasul yang ada Kemudian dari Apa itu? Ulu Azmi yang terbaik dari Ulu Azmi yang ada, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya sempurna, yang tidak ada punya cacat, yang tidak punya kelemahan, itu saja dimusuhi orang. Belakang lagi kita, kan menung, enteng enteng aneh menurut. Kalian belakang lagi kita, sok aku yang peniti. Yorotok medit, yor kakamahmu'an, yor males, yor kakamahmu'an Yorotok menikmati tambah wajah <guluh> Seseorang sudah berusaha mencari kerja Sudah satu tahun tapi belum mendapatkannya Terus orang yang belum dapat kerja itu sering dikolok-kolok Tanpa yorotok yo, dilakukannya? Sampai jangan cari kerja, cari uang gitu loh Banyak lagi karena pekerjaan untuk mendapatkan uang itu banyak, asalkan satu geng sini dibuat dikit ya, kadang-kadang kita itu ingin mencari pekerjaan, sing bagus, gajinya nah ini garis way <tuh> ini garis way yang ada saja, yang ada dapat menghasilkan kemudian bersyukur kepada Allah lah dari syukur itulah Allah katakan la insyaqartum la azidana Lepas tu naik pulang mencari pekerjaan. Lepas mana lu katu ya bawa so, bawa isu dapat diemangan. Kenapa harus mengatakan nanti anda buka dalam kitab kita soling tentang talakarian. Ya. Nanti mengatakan hendaknya seorang Muslim itu bertakar seperti talakarnya burung. Bagaimana talakarnya burung? Pagi-pagi keluar dalam keadaan perut lapar, sore pulang pasti dalam keadaan katumon pak. Wesok melepak doleh pengawal mulai kali belum rotok cara-cara pun tak tahu tuan mana tu. Ayat mana tuan? Tahu tu mana? Tak tahu Mesti pulang dalam keadaan kenyang. kenapa? Dia tidak pernah putus mencari ketemu di sana ambil satu sedikit. Tak langsung sah, gone oleh angkem. Boleh tu sambil tinggali. Etetan lah, dari tak ni. Doleh nak nak tempat satu. Eh, kita kita tu cara-cara kita ketemu doleh mana? Oh, ketemu situ loro. Lui subuh-subuh mah lah ketemu ngoten ngaten. Lah kalau saya bisa ngomong langsung maleak yo anger. Kan iki to. Lah burung itu kepalanya lebih kecil dari kepala kita. Gih ta? Tangane yo terbatas gamei berthok gesok kaya koko apa Gamei cendo gesok kaya ngkel, gesok gancu putih suket yo gesok. Pulan dak sampe gamei matrasi gedang yo yang jabuti suket yang kena, yang ngangkati wesi yang kena Dan mungkin ini sehingga saya ke tempat-tempat Apa yang ini? Kocok gabarno bahsian Terus apa? Sepatuh Iso keturunan, kakangan keturunan Aja menengukulah prinsip saya Usaha kerja apa saja, saya jalankan Asalkan satu, saya bisa sholat dengan baik Itu prinsip saya mulai kecil Alhamdulillah enggak tahu praik pulih batu yang dijalani Dodol kerupuk yang dilakoni Dodol tahu yang dilakoni Ya tetap mana? Faham ini? Salah di mana ini? Gak duit jasa, ya tak? Ayo Ya tak? Pabrik yang gak duit Terus toko, buka lolongan, mana juga enak Ayo Lomongan itu menghidap itu, lomongan tidak tahu mencari-cari gara-gara dikasih dengan anak-anaknya Mana di rumah ini? Nah, Terus nah, nah, nah, nah. so, aku laman sampe menang jendela setok Ngapun kan? Ngapun, ngapun, ngapun. kan? Ngapun kurang Giatnya itu kurang Genji ini sih Gede lah itu ngari ngalah menikuh Menutup rezeki kita sendiri Kalau kita tidak begini Cari pekerjaan apapun Sampe punya pegawai tak kerjakan Sampai gaji berapa saja saya, saya akan bersyukur dengan rezeki itu. Nah, nek kadang-kadang kan -kadang misalnya lah ini rezekinya sak ini pengeluaran sak ini, enggak mau itu doktor-dokter mesti totop numpuk sini. Itu kan sudah dapat rezeki ada, cuma Anda tidak syukuri, maka dituntut oleh Allah. La in syakartum rezeki Anda ditambah itu karena syukur. Ya sudah. Kelas IVA. Bolehkah menikah tapi belum kerja? Ya boleh kalau yang istri mamu. Loe oh? kan. Boleh enggak? Oh? Boleh asalkan yang perempuan mau. Tapi enggak mau jadi maksa. Loe kan begitu. Masa oh, enggak like, oleh katene. Enggak boleh enggak Nggak bisa mengajak yang mau enggak like, kadang itu. Saya mau walaupun suami saya belum kerja, nanti saya yang kerja lo luar lu, biasa ini. Jadi tolesing ini nih. Ya. <lugan> Dan setelah menikah suami itu mencari kerja, jadi boleh-boleh saja, boleh. Mungkin dengan ini nanti rezeki bisa lebih dibuka dengan catatan yang dinikahi dan orang tuanya memiliki keyakinan yang serius. Insya Allah ketika seorang itu mau berusaha dan bertawakal dengan baik, betul maka akan mendapatkan berkah. Tinggal satu lembar terpaksa tidak bisa saya penuhi, minta maaf karena ini waktu sudah habis. Kita akhiri dengan tanda romantis. Subhanallahi wa bihamdihi kasalallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.